Kita dengarkan apa kata ustaz Kita dengarkan apa kata ustaz Apa kata ustaz Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman Wa la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayati al-dunya Linftinahum fiyih Wa rizqu rabbika khairu wa abqa Jangan kamu lepaskan pandangan kedua mata kamu wahai Muhammad terhadap apa yang aku membuat senang kepada mereka dengan bermacam-macamnya keindahan dunia kemegahan dunia Jangan kamu perhatikan kalau orang kafir itu kadang-kadang Allah subhanahu wa ta'ala berikan rumah yang mewah pekerjaan yang berhasil Allah berikan itu semuanya kesibukan kepada mereka untuk aku Allah membuat fitnah mereka dalam urusan itu sehingga semakin kaya semakin kafir semakin maju pekerjaannya semakin lalai tapi bagi kamu Warizku Rabbika khairun wa abka rizki pemberian Tuhan kamu ya eh Muhammad ya surga khairun wa abka itu adalah lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada mereka orang-orang kafir daripada dunia wa abka khairun lebih baik wa abka dan kekal mungkin mereka menikmati ya orang yang kafir dengan hartanya. Tapi kenikmatan itu akan berhenti nantinya. Mungkin orang mukmin Allah buat dia melarat hidupnya di dunia, tapi akan juga berhenti kemelaratannya hanya di dunia. Setelah itu di akhirat dalam kenikmatan selama lamanya. Karena itu Nabi diperintahkan oleh Allah jangan ngelihat mereka yang lupa tambah hartanya, yang kafir tambah kaya yang munafik tanpa pangkat itu Allah berikan supaya mereka tertipu supaya dia merasa bahwa dia mencapai itu adalah dengan sebab pikirannya yang sebenarnya pikiran tadi itu udah teracuni dengan cinta dunia. Gampangnya begini. Kalau kamu itu senang nonton senang melihat orang yang cinta dunia sebentar lagi kamu akan cinta dunia yang kamu lihat kabar orang-orang politik ntar lagi senang political yang kamu dengar orang-orang yang urusan bisnis cari job cari pekerjaan cari proyek ntar lagi jadi pemborong ini tapi kalau yang kamu dengar orang yang baca kitab, orang yang nasihat menceritakan Rasulullah, nanti lagi inti kamu akan mengikuti jejaknya Nabi. Karena itu, jangan gampan menyaksikan. Dikatakan, "Ghulul syai'in mabda'a minan nadar. Kama'dha minnari min, min mustasgharisy syarar." segala sesuatu itu awalnya permulaannya pasti dari pandangan sama dengan api yang berkobar besar itu awalnya adalah dari api yang kecil putung rokok dibuang ada di tengah hutan akhirnya jadi kebakaran hutan ratusan hektar sampai ribuan hektar gara-gara putung rokok akhirnya gedung bertingkat 10 terbakar semuanya api yang besar itu diawali daripada api yang kecil begitu juga perbuatan dosa yang besar itu karena main-main ah, dengan pandangan orang berzinah kan masa langsung dari ngelirik aja kan ngelirik ngejak, mendelik mendelik ngejak untuk kenalan Kenalan mengajak untuk supaya akrab, akrab runtang runtung, akhirnya enggak lama melendung. Begitulah proses itu dari penglihatan, karena itu kalau penglihatan kamu dunia, dunia, dunia, dunia, nanti lagi kamu keracunan cinta dunia, cobalah yang kamu pandang itu orang-orang yang sore, orang yang ibadah, orang yang zuhud, Cerita-cerita yang kamu dengarkan itu adalah ceritanya orang yang soleh Orang zuhud Orang-orang yang dekat kepada Allah Kamu akan terangsang untuk bisa mengikuti jejak mereka Iya kan? Tuh apa kata ustaz? Iya kan? Tuh apa kata ustaz?